Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati amalina Man yahdihi allahu falamudu illallah wa mayudlil falahati ala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdawla shirika lah Wa isyidu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Kita melanjutkan pembahasan fikih Dan kita melanjutkan pembahasan tentang fikih solat jumat Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan adab-adab Sebelum orang berangkat menuju masjid Untuk menghadiri solat jumat Setelah kita sebutkan adab yang pertama, adab untuk persiapan berangkat ke masjid sholat Jumat yang pertama adalah mandi. Dan mandi pada hari Jumat ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, hukumnya diwajibkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasululloh Yumil Jumatiwa Wajibun Alaguli Muslimin Muhtalamin. Mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang Muslim yang sudah balik. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idaja Ahadukum Aljumatafal Yastasil. Siapa di antara kalian yang mendatangi salat Jumat maka hendaknya mandi. Di sini, sebagian ulama mengatakan bahawa mandi itu hukumnya diwajibkan. Tetapi, sebagian ulama mengatakan hukumnya disunahkan karena Rasulullah SAW dalam rewet yang lain menyebutkan tentang keutamaan orang yang berwudu. Mantawat doa, siapa yang berwudu, fa'ah sanal wudu, kemudian menyempurnakan sholatnya, kemudian mendatangi masjid untuk sholat jumat. Kemudian dia mendengar sampai selesai maka dosanya akan dihapuskan antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya ditambah dengan tiga hari yaitu akan dihapuskan sepuluh hari dosanya dihapuskan kalau kita membaca hadis itu disebutkan wudhu disebutkan wudhu bukan mandi intinya dalam masalah ini terjadi perbedaan panjang diantara para ulama. Intinya bahwa mandi ketika mau melaksanakan sholat Jumat itu sangat dianjurkan. Ini adab yang pertama yaitu mandi. Kemudian yang kedua, adab yang kedua memakai minyak wangi kecuali orang yang sedang muhrim, orang yang sedang ihram atau seorang wanita. Yaitu sunahnya kalau kita mau berangkat ke masjid itu memakai minyak wangi kita sudah mandi kemudian kita minyak wangi di badan kita dan di baju kita sehingga kita berangkat ke masjid dalam kondisi kita sudah rapi sudah wangi ada sebuah riwayat sahih riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Salman Al-Faris Al radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqtasilur rajulu yaumal jum'ati tidaklah mandi seseorang pada hari Jumat wa yata taharu mastata am min dan dia membersihkan dirinya sesuatu yang dia mampu untuk membersihkan di sini sebagian ulama mengatakan termasuk membersihkan di sini adalah memotong rambut dan mencukup, eh, memotong kuku jadi rambutnya itu dipotong seperti rambut ketia, kemaluan, kumis. Demikian juga memotong kukunya. Berarti adabnya itu mandi ketika mau berangkat ke masjid itu dia membersihkan tubuhnya sesuatu yang bisa dibersihkan. Apa saja? Kemudian mandi, kemudian setelah itu wayat dan hinumin duhnihi. Kemudian dia itu memakai krim untuk kulitnya. Kalau zaman dulu itu pakainya do'an, yaitu seperti minyak. Kalau zaman sekarang pakai apa saja? Yang penting kita itu berangkat ke masjid sudah seperti. Wayamesu minti Kemudian dia memakai minyak dari minyak wangi di rumahnya. Ini menunjukkan feda yang sangat penting sekali bahwa seorang muslim itu hendaknya di rumahnya itu menyediakan minyak wangi. Di masjid, disediakan minyak wangi bagus. Bagus, karena malaikat demikian juga kita itu mencintai yang wangi-wangi. Dan kita terganggu dengan bau yang tidak wangi. Tetapi tidak di rumah itu, seorang muslim itu menyediakan. Dia juga di rumahnya itu ada minyak wanginya. Dan nanti kalau mau berangkat ke masjid itu, dia pakai minyak wangi. Memakai minyak wangi untuk di rumahnya. Sengir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan "wayamusu minti bipeitihi" dan dia memakai minyak wangi rumahnya. Berarti minyak wangi yang di rumah dipakai berangkat dalam kondisi dia itu sudah memakai minyak wangi. "Somaya keruju falayu farriqubeyna isnein". Kemudian dia berangkat keluar dari rumahnya, berangkat menuju masjid. Ketika sudah sampai di masjid, maka dia tidak menyela antara dua orang yang duduk. Ini khusus surat Jum'at. Tetapi kalau selain surat Jum'at tidak ada masalah. Kalau kita surat Jum'at itu kita datang ke masjid, Maka kita duduk di majelis paling akhir. Yaitu misalkan kalau kita itu sop pertama, kedua, ketiga sudah penuh. Ya berarti kita duduknya di sop yang keempat. Kalau seandainya sop yang pertama itu masih ada yang longgar. Tetapi kita harus menyelanya lah. Antara orang yang duduk itu kita permisi, permisi, permisi. Yaitu membuat melonggarkan orang-orang itu maka tidak hendaknya kita duduk di tempat kita berhenti yaitu sofnya itu atau majlisnya itu berhenti kita tidak menyela-nyela antara dua orang yang duduk ini khusus sholat jumat sedangkan selain sholat jumat seperti pengajian itu tidak ada masalah ada sebuah riwayat ketika rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu ada tiga orang yang datang yang pertama dia masuk masjid kemudian melihat depannya ada yang kosong atau tidak. Ketika ada yang kosong dia langsung maju ke depan. Kemudian yang kedua dia duduk paling belakang. Kemudian yang ketiga tidak jadi tidak jadi masuk akhirnya pulang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, maukah kalian saya kabarkan tentang tiga orang yang datang ke masjid kita ini? Yang satu dia maju cari tempat yang kosong dia ma maju dan dia sedang menuju kepada Allah Ta'ala, Allah pun nanti akan maju untuk menemui orang itu. Sedangkan yang kedua, duduk di belakang, duduk di belakang dan sembunyi di belakang tiang, maka dia malu sama Allah Ta'ala, Allah pun nanti malu sama orang ini. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak jadi duduk, akhirnya pulang, orang itu telah berpaling dari Allah Ta'ala, dan nanti Allah pun akan berpaling darinya. Itu menunjukkan bahwa kalau selain hari Jumat, kita itu boleh masuk ke masjid kemudian cari tempat yang longgar. Walaupun terpaksa kita itu harus menyela-nyela antara dua orang yang duduk, tidak ada masalah. <tuh> Tetapi kalau khusus hari Jum'at, tidak boleh. Khusus hari Jum'at, tidak dibolehkan Kemudian kalau kita sudah sampai di masjid majid, kita berhenti di tempat akhir majlis itu, kemudian kita sholat ma kutibalahu sholat dua reka, dua reka sampai kapan? Sampai imam itu naik ke atas mimbar. Ini sholat sunnah ini, kata syalbani, itu sekarang menjadi sholat sunnah yang mahjurah. Sunnah yang mahjurah, yaitu sholat sunnah yang sekarang banyak dilalaikan oleh manusia. Yaitu sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Kita masuk masjid misalkan, sampai di masjid jam 12 12.00-14.00. Maka kita masuk ke masjid sholat dua rekaat Sholat lagi dua rekaat Salam misalkan Imamnya belum naik ke atas mimbar khotibnya. Sholat lagi Salam salam, Khotibnya belum lagi naik ke atas mimbar Sholat lagi Kemudian salam lihat lagi Khotibnya belum naik lagi Sholat lagi Sampai kapan? Sampai khotib naik ke atas mimbar Ini sholat ini dinamakan dengan sholat sunnah mutlak dan itu hukumnya sangat dihancurkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau memang orang tidak mampu berdiri, maka tidak ada masalah dia duduk untuk membaca Quran tidak ada masalah. Tetapi kalau bisa datang itu sholat 2 rakaat, salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai khatib itu naik ke atas mimbar. Itu pada hari Jumat seperti itu sunahnya. Kalau seandainya misalkan orang misalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu biasanya orang itu datang ke masjid sholat Jumat itu di awal-awal. Jam 10 itu terkadang sudah datang, jam 9 sudah datang. Nah terus sampai Maka yang terbaik memperbanyak sholat. Kalau sudah capek duduk baca Quran. Nanti kalau sudah kuat lagi, berjilati lagi, sholat lagi. Nanti kemudian duduk lagi, kemudian sholat lagi. Terus seperti itu. Yaitu intinya mengisi waktu duduk di masjid, menunggu khatib naik atas mimbar itu, yang terbaik adalah mengerjakan sholat di wargaan. Ketika imam itu sudah naik ke atas mimbar, maka orang itu diam. Mendengar khutbah jika khutibnya itu sudah memulai pembukaan. Siapa yang mengerjakan ini semuanya? Yaitu tarifnya itu, yang pertama mandi. Yang kedua membersihkan badannya. Yang ketiga memakai krim untuk kulitnya. Kemudian ini keempat memakai minyak wangi. Kemudian berjalan menuju masjid. Kemudian ketika sampai di masjid tidak menyela-nyela antara orang yang duduk. Kemudian dia sholat sunnah dua rakat sampai khutib naik atas mimbar. Kalau khutib sudah berdiri di atas mimbar dia dengarkan khutbahnya sampai selesai. Siapa yang mengamalkan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ilahu fee rolu ma peinahu wa peinal jumadil ukhro kecuali Allah akan menghapuskan dosanya orang itu antara Jumat itu dengan Jumat yang selanjutnya. Berarti seminggu, dosa seminggu itu dihapuskan. Nah ini menunjukkan bahwa sunnah ketika orang itu mau ke masjid surat Jumat itu untuk memakai minyak wangi. Ini sunnah yang kedua, kalau yang pertama itu mandi, kemudian yang kedua itu pakai minyak wangi. Kita sebutkan tadi bahwa memakai minyak wangi itu Sunnah, kecuali bagi orang yang muhrim. Siapa orang yang muhrim itu? Muhrim itu adalah orang yang sedang ikhram. Ikhram untuk haji atau umroh, itu namanya orang yang muhrim. Sedangkan orang yang diharamkan untuk dinikahi, itu namanya mahrom. Sehingga beda antara muhrim dengan mahrom itu berbeda. Kita seringnya keliru di Indonesia itu, kamu bukan muhrim saja. Muhrim itu orang yang sedang ikhram. Sedangkan kalau kamu itu bukan orang yang boleh saya berjabat tangan, itu berarti bukan mahrum. Jadi bedakan kalau mahrum, orang yang tidak boleh dinikahi. Berarti kalau Ajanib, Ajanib itu bukan mahrum. Berarti kalau mahrum boleh jabat tangan, kalau selain mahrum tidak boleh jabat tangan. Itu istilahnya mahrum. Kalau Muhrim, orang yang memakai pakaian ikhram. Berangkat untuk haji atau umroh dari mana? Dari Meccah, kalau dari Medina berarti Bir Ali. Sampai kapan? Sampai tahallul. Ketika sudah tahallul cukur rambut, berarti sudah itu berarti sudah keluar dari ihromnya. Orang yang sedang ihrom atau orang yang muhrim, misalkan saya umroh, saya umroh kemudian saya berangkat untuk Berangkat dari Madinah misalkan berangkat dari Madinah untuk ke Masjid uh, untuk ke Mekah itu berangkat Jumat pagi dini hari yaitu misalkan hari Jumat jam 3 pagi berangkat kenapa karena targetnya untuk sholat Jumat di Masjid Nabawi eh Masjidil Haram. dan saja ketika sampai ke Mekot Bir Ali sampai ke Bir Ali itu saya <coughs> boleh ihrom saya yaitu saya di sana memulai ikhram-ikhram itu memulai lafad labaiqallahumma umrodan. Saya meniatkan untuk ikhram, umroh. Setelah itu berarti sudah ada hukum ikhram. Apa itu hukum ikhram? Yang pertama, tidak boleh pakai minyak wangi. Siapa saja laki-laki perempuan sama. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki hanya memakai dua kain saja. Dua kain yaitu yang di atas namanya rida, yang di bawah namanya izar. Jadi sering dinamakan dengan kain ihram. Itu ada dua dan itu tidak boleh pakaian yang berjahit. Kemudian yang ketiga tidak boleh memakai penutup kepala. laki-laki tidak boleh pakai peci. Kemudian itu dipakai yaitu berarti seperti itu makainya yang di bawah itu ditutup dengan izar atau kain ihram untuk bawah. Kemudian di atasnya itu ada kain namanya rida. Rida itu kain ihram yang di atasnya. Kalau sudah saya memulai seperti ini, maka saya tidak boleh pakai minyak wangi. Sampai kapan? Sampai saya tahallul, sampai saya cukur rambut saya. Oleh karena itu walaupun saya itu mendatangi salat Jumat, misalkan nanti saya sampai di sana misalkan sampai di hotel jam 9 pagi sudah sampai. Di hotel saya mandi, kemudian saya persiapan berangkat ke masjid untuk salat Jumat. Sekalian nanti e, mau umrah misalkan di majid, majid haram Maka saya tidak boleh pakai minyak wangi. Kenapa tidak boleh pakai minyak wangi? Karena saya masih muhrim. Saya masih ehrom. Demikian juga misalkan memakai sabun. Sabun sekarang itu ada minyak wanginya. Itu juga tidak dibolehkan. Intinya bahwa memakai minyak wangi itu dianjurkan terlebih ketika orang itu ingin ke masjid Kecuali bagi orang yang sedang ehrom. Tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua yang tidak dibolehkan itu adalah bagi wanita. Wanita tidak boleh keluar rumah memakai minyak wangi, walaupun keluar rumahnya itu untuk sholat di masjid. Jika seandainya sholat di masjid saja nggak boleh pakai minyak wangi, apalagi kalau ke mall, apalagi kalau ke pasar itu lebih tidak dibolehkan lagi. Ada sebuah riwayat sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Zainab As-Saqafiyah. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Iza syahidat ehda ihdakunnal isya". "Jika salah seorang di antara kalian, wahai wanita, mendatangi salat Isya, fala tatayyab tilkal lailah." Maka malam itu jangan pakai minyak wangi. Yaitu kalau seandainya ada orang yang pengin salat Isya di masjid, jangan pakai minyak wangi. Bahkan dari riwayat yang tegas. Abu Hurera itu pernah berjumpa dengan seorang wanita di jalan. Kemudian uh, wanita itu mengeluarkan bau wangi. Yaitu dia memakai minyak wangi. Maka ditanya wangi juga sama Abu Hurairah. wanita, kamu pakai minyak wangi? Dia mengatakan, iya. Apakah kamu pakai minyak wangi untuk ke majid? Kata dia, iya. Maka Abu Hurera mengatakan, pulanglah. Ganti baju kamu. Mandi, kemudian uh, ganti baju kamu. Karena saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima wanita yang sholat dengan memakai minyak wangi. Itu sholatnya tidak diterima sama Allah Taala. Ini khusus bagi wanita yang sholat ke masjid. Tetapi kalau wanita sholatnya di rumah, sholatnya itu di rumah, maka tidak ada masalah bagi dia untuk memakai minyak wangi. Intinya wanita, gitu karena sumber fitnah bagi laki-laki, maka ketika keluar tidak boleh memakai minyak wangi. Yang boleh itu memakai minyak wangi untuk menghilangkan bau badan saja. Atau yang dinamakan dengan deodoran, itu boleh. Selama baunya tidak keluar. Ya cuma dipakai di badan untuk menghilangkan bau badan saja. Tetapi kalau minyak wangi yang di luar, yang sampai keluar baunya, Bisa dicium bau wanginya itu kepada orang yang di sebelahnya, Maka ini hukumnya tidak dipolehkan. Nah berarti, yang tidak diperbolehkan memakai minyak wangi itu adalah orang yang sedang muhrim, sedang ihram, demikian juga wanita yang pergi ke masjid untuk salat, demikian juga tidak diperbolehkan. Di sini eh, disebutkan masalah wanita ini. Pertanyaan, kalau seorang wanita itu pergi ke masjid salat Jumat, apakah salat Jumat itu menggugurkan salat zuhurnya? Yaitu misalkan ada seorang wanita, dia pergi ke masjid salat Jumat. Seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu wanita disediakan tempatnya. Yaitu kalau seandainya ada masjid menyediakan tempat untuk wanita sholat Jumat. Kalau di sini kan tidak ada. Misalkan ada tempat masjid lantai atas khusus wanita, lantai bawah khusus laki-laki dan cukup, karena masjidnya besar cukup. Kemudian banyak wanita yang datang sholat Jumat di lantai yang yang atas. Pertanyaan, kalau mereka sholat Jumat Apakah sholat zuhur bagi mereka gugur? Padahal wanita tidak diwajibkan sholat jumat. Berarti sholat jumat bagi wanita itu hukumnya disunahkan. <tuh> Apakah sholat sunnah atau sholat jumat yang hukumnya sunnah bagi wanita itu menggugurkan sholat zuhur? Maka Allah Allah pendapat yang paling kuat gugur sholat zuhurnya. Kenapa? Karena sholat zuhur itu pada hari jumat itu dikaitkan dengan orang yang tidak sholat Jumat. Siapa yang mendapatkan sholat jumat, maka hukur sholat tuhurnya. Sehingga standar dia itu wajib sholat tuhur atau tidaknya itu adalah mendapatkan sholat jumat atau tidaknya. Baik sholat jumat baginya itu wajib, atau sholat jumat baginya itu adalah sunnah. Misalkan kita misalkan, kita musafir. Seorang laki-laki yang musafir keluar kota, kita ke Semarang misalkan, kita ketika ke Semarang, itu sholat jumat bagi kita hukumnya sunnah. Tidak diwajibkan. Kenapa? Karena musafir tidak diwajibkan. Tetapi kalau kita sholat jumat, maka sholat jumat kita menggugurkan sholat nuhur. Padahal sholat jumat kita tidak wajib. Kita tidak sholat satu tidak ada masalah sholat jumat. Kenapa? Karena kita musafir. Berarti wanita yang sholat jumat itu menggugurkan sholat nuhurnya. Dia sah sholat jumatnya, sah. Demikian juga solat Jumatnya itu menggugurkan solat duhurnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, adab sebelum berangkat ke masjid itu yang ketiga, gosok gigi. Itu kita itu sunnah itu sering membersihkan gigi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laulah an ashokoh ala umati. Jika seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum hum akan saya perintahkan mereka untuk gosok gigi ma'akul disolatin, setiap mereka itu solat namanya gosok gigi ini, membersihkan gigi itu dengan apa saja kalau di Arab, itu pakainya siwa siwa siwa itu akar dari pohon namanya pohon arok ada pohon namanya pohon arok ini pohon itu hanya hidup di padang pasir di Yemen banyak pohon arok itu banyak sekali dan pohon ini tidak bisa tinggi pohonnya itu tidak bisa tinggi pohonnya itu merambat Bia itu bukan merambat seperti ini, enggak, pohon ada pohon, tetapi tidak bisa tinggi. Ketika tumbuh, nanti akan menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, seperti ini. Tidak bisa tinggi pohonnya itu. Nah, itu yang diambil akarnya. Nanti setiap tempat itu rasanya beda-beda. Semakin kering, darahnya itu, padang pasirnya itu semakin kering, biasanya rasanya semakin pedas. Maka nanti kualitasnya beda-beda, siwa ini kualitasnya beda-beda kalau ngambil asli dari akar langsung itu rasanya memang enak siwa itu dan manfaatnya besar sedangkan yang dijual di depan masjid haram, masjid nabawi itu itu siwa yang sudah kering itu siwa yang sudah kering atau yang dipungkusi itu itu sudah kering yang dipungkusi itu biasanya siwa tapi sudah kering kemudian dikasih air air untuk mengawetkan tetapi kalau yang asli diambil dari akarnya langsung, jadi nanti dibongkar itu apa, tanahnya itu, kemudian ketika dapat akarnya dipotong, nah ini yang asli ini manfaatnya besar sekali, termasuk cara membersihkan gigi yang terbaik, yaitu dengan ini, bukan hanya membersihkan, tetapi e, menguatkan gigi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai siwak, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia itu. Kegiatan terakhir beliau Sebelum meninggal dunia itu adalah memakai siwa Itu kegiatan terakhir beliau Sampai Aisyah mengatakan Rasul itu meninggal dunia di pangkuan saya Ketika giliran saya Dan Bercampur antara ludah saya Dengan ludahnya Rasulullah Wasallam. Maksudnya bersampur itu Bercampur dalam siwa Rasul ketika mau meninggal dunia itu melihat Saudaranya Aisyah Abdurrahman bin Abi Bakar itu Memakai siwa Maka Rasulullah itu ingin sekali siriwakan, tapi Rasulullah tidak bisa berbicara, karena sudah sakaratul maut. Tetapi Rasulullah kelihatan dari aura matanya itu kelihatan. Akhirnya Aisyah bertanya, wah Rasulullah, apakah engkau ingin bersiwak Rasulullah mengisyaratkan dengan mata beliau. Akhirnya diambil siriwaknya uh, saudaranya Aisyah itu, kemudian dipotong, kemudian dirapikan dengan gigi, karena biasa kalau siwak itu untuk merapikan itu mesti dengan giginya, melembutkan itu. Kemudian nanti disampurkan eluda, sampai basah, kemudian baru bisa Uh, lembut ketika sudah basah kemudian dibuat untuk bersiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu Rasulullah meninggal dunia sehingga bercampurlah air liur air ludahnya Aisyah dengan air ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam siwa itu yaitu maksudnya siwa itu sangat sangat dianjurkan dan terlebih itu ketika orang bangun tidur ketika orang itu bangun tidur itu sangat dianjurkan kemudian yang ketiga yang ketiga yang disunahkan yang ketiga itu yang keempat yang disunahkan yang keempat itu memakai baju yang paling bagus dan yang terbaik baju yang putih baju yang paling bagus dan yang terbaik baju yang putih jika kita punya punya baju putih maka baju putih yang kita pakai kalau tidak yang penting baju itu bagus bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebagian riwayat Beliau itu memiliki, memiliki baju khusus yang dipakai pada hari Jumat. Beliau punya baju khusus. Tetapi tidak sep, mesti Rasulullah itu pakai putih. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahawa Rasulullah SAW itu pernah khutbah Jumat itu memakai baju hitam. Berarti menunjukkan memang yang terbaik itu putih, itu yang terbaik. Tetapi jika memang orang itu punyanya bajunya selain putih, ya tidak ada masalah. Yang penting baju yang terbaik. Baju yang terbaik itu yang kita pakai. Rasulullah SAW bersabda. jumati ahsanis Siapa yang mandi pada hari Jumat. Dan dia memakai baju yang terbaik. Berarti kita pilih baju kita di rumah misalkan. Baju yang terbaik itu apa? Itu yang kita pilih untuk surat Jumat kita. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Beliau juga mengatakan. Ilbasu. Minafiyabil bayam Pakailah dari pakaian kalian itu yang warnanya putih Fa'innaha khairu fiyabikum Karena baju putih itu adalah baju terbaik kalian Wa Dan kafanilah orang mati kalian dengan kain putih itu Itu maksudnya berarti yang terbaik itu adalah baju putih Dan yang paling bagus yang kita miliki dan tidak ada masalah misalkan orang itu membeli baju khusus hari Jum'at atau sholat id itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang perkumpulan besar seperti ini, seperti sholat Jum'at, sholat id, karena dua itu adalah hari raya. Hari raya setiap Jum'at itu adalah hari Jum'at, setiap pekan. Hari raya setiap tahun itu adalah hari raya idul fitri adul Idul adha. Maka hari raya bagi kita seorang muslim itu hendaknya kita agungkan. Dengan memakai baju yang paling terbaik. Kemudian ada yang selanjutnya, yang terakhir. Yang kelima. Menjauhkan apa yang membuat bau. Apa saja yang membuat bau. Itu hendaknya dihindarkan dalam diri kita. Yang membuat bau itu misalkan. Orang makan bawang putih atau bawang merah. Kalau bawang putih itu lebih dahsyat baunya. Karena kalau makan bawang putih itu baunya bukan hanya di mulut. Tetapi baunya bisa masuk ke keringat. Walaupun memang manfaatnya besar. Bawang putih itu manfaatnya besar sekali. Tetapi orang yang makan bawang putih itu baunya itu sampai ke keringatnya. Itu bau sekali. Kalau bawang merah itu baunya cuma di mulut saja. Apalagi kalau makan bawang, bawang itu mentah. Dan yang dilarang itu, yang dilarang itu adalah makan bawang mentah. Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man akala min hadhihi syajaratil Siapa yang makan dari pohon yang jelek ini, yaitu pohon yang baunya jelek ini, yaitu pohon bawang, yaitu dari apa bawang itu, maka hendaknya falayaqrabanna masjidana. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Yaitu maksudnya orang yang makan dalam kondisi mentah bawangnya sehingga kata Umat di Khotob siapa yang ingin makan bawang maka hendaknya dimatikan baunya dengan dimasak kalau sudah dimasak itu hilang baunya tetapi kalau nggak dimasak itu baunya terasa yaitu bau sekali bahkan Rasulullah saw itu terkadang mengusir seorang sahabat yang makan bawang mentah itu diusir sampai ke kuburan Baki yaitu diusir dari masjid sampai ke kuburan Baki demikian juga yang dilarang juga semua yang membuat bau dimasukkan juga dalam bab ini seperti merokok pergi ke mesjid itu jangan merokok dulu kenapa? Karena merokok itu bau sudah mulutnya bau bajunya juga bau apalagi sampai merokok uh, itu itu memang sebagian orang mengatakan rokok itu hukumnya makruh rokok itu hukumnya makruh sebagian tapi rokok jelas hukumnya diharamkan. Kalau orang bertanya, loh mana dalil yang mengharamkan? Kita katakan tidak ada zaman Rasulullah tidak ada rokok, seperti narkoba. Narkoba apakah ada zaman Rasulullah? Waliswasam tidak ada zaman Rasulullah narkoba itu tidak ada. Tetapi kenapa narkoba diharamkan? Karena merusak akal. Demikian juga sesuatu yang bisa merusak kesehatan itu hukumnya diharamkan. Dan rokok jelas, apalagi yang aneh itu orang-orang yang rokok itu kalau berpikir dengan akal sehatnya itu. Pasti dia akan mendapatkan jawaban dari hukum rokok itu dibungkusnya bungkusnya. itu sudah menjawab sebenarnya. Bungkus rokok itu sudah ada. Merokok membunuhmu. Bayangkan luar biasa berarti kan. Berarti rokok itu kan racun. Bahkan ada tulisan rokok itu bisa menyebabkan kanker. Bisa menyebabkan ini, ini. Anehnya misalkan ya. Kalau ada makanan. Kita pergi ke pasar atau ke mal misalkan. Ada makanan depannya itu sudah ada tulisan makan ini kamu keracunan. Ada orang makan berarti orang nggak menyadari gitu loh, membuang uh, uang kita untuk mencerakakan diri kita. Dan itu yang anehnya itu sekarang bukan hanya tulisan di rokok itu gambarnya pun dikasih bayangan. Tapi itu saja masih buanya orang yang nggak sadar. Sadarnya apa? Sadarnya biasanya kalau sudah sakit, kalau sudah paru-parunya jebol itu biasanya, was tobatlah saya tobat tobatnya tapi sudah paru-parunya jebol biasanya terkadang orang itu tobat dari kejelekan itu dengan nasihat gak bisa diomongi kesana-kesana gak masuk omongan itu, tetapi kalau ketika sudah dipukul sama Allah Taala dengan azab, ketika sudah dicabut kesehatannya, baru terkadang orang itu sadar sering kita bicara masalah rokok itu, orang meremehkan, ah rokok terus yang dibahas itu kan urusan saya dengan Allah Ta'ala, rokok saya juga masih sehat orang saya yang rokok saja main bola juga masih kuat itu biasanya alasan orang-orang yang mau melegalkan rokok, itu biasanya seperti itu jelas rokok itu merusak bahkan pemilik rokok saja mereka tidak mau merokok sampai saya dengar kabar itu, pemilik rokok itu tidak mau merokok untuk dirinya dan keluarganya, itu dihindarkan sama-sama keluarganya itu dihindarkan dan kita jelas membuat kaya Pemilik-pemilik rokok, kita terkadang bicara sana-sini memperjuangkan Islam, Wong rokok saja tidak bisa kita tinggalkan. Ayo kita perjuangkan ekonomi Islam, kita perjuangkan kejayaan Islam. Lewat apa? Wong rokok saja tidak bisa ditinggalkan sama dia. Padahal rokok itu membuat kaya orang-orang kafir. Karena pemilik rokok di Indonesia itu orang-orang terkaya di Indonesia. Ayo pemilik rokok. Dan siapa yang punya? Yang punya bukan orang Muslim. Yang punya bukan orang Muslim. Terkadang anehnya itu, Sempat kita itu ketika ada foto-foto misalkan ada murid sekolah SD, SMP, SMA krokok. Itu seakan-akan gak berakhlak, gak beradab sekali itu anak itu. Santri pondok krokok itu gak beradab sekali. Sehingga terkadang sampai dihukum sama pondok pesantren. Tapi anehnya yang hukum saja krokok gitu loh. Anehnya itu jadi gak masuk akal gitu loh anaknya itu ketika yang kerokok, dianggap sebagai anak yang gak punya akhlak gak punya azab, tetapi orang tuanya saja merokok. Kalau seandainya rokok baik, kenapa anak kecil kok gak dibolehkan? Ya itu anaknya. Oh, rokok itu kan bagus loh, rokok sayang rokok yang gak ada masalah. Coba anaknya kasih rokok. Ketika anak yang merokok mesti gak terima juga. Oleh karena itu di sekolah saja orang yang merokok saja dihukum di sekolah itu. Dengan. tapi gurunya yang hukum itu ngerokok. Bahkan sampai ada cerita itu ada orang yang sal, murid lalaan SMP kumpul ngerokok bareng-bareng kayak gitu ketahuan sama sekolah TU dipanggil sama guru dinasihati masalah rokok tapi gurunya sambil ngerokoan gitu. Ini enggak masuk akal seperti itu. Sehingga enggak masuk akal jadi itu jelas itu akal-akalan kalau seandainya rokok itu dibolehkan. Jelas rokok itu merusak kesehatan Demikian juga bau mulutnya, demikian juga badannya, bajunya saja ketahuan. Orang ngobrol saja, orang yang rokok itu sudah kecium baunya. Itu ketahuan, bajunya saja bau. Bahkan kalau orang itu punya, misalkan orang perhatikan orang rokok, misalkan dia punya baju putih, coba asapnya itu ditaruh di bajunya ini. Ditiup itu misalkan. Itu bekasnya terkadang tidak bisa dicuci. Padahal, padahal cuma kain, bagaimana kalau itu ke paruh-paruh kita. Sehingga ketika diperiksa sama dokter itu Beda sekali antara paru-paru orang yang rokok Dengan yang tidak rokok itu beda sekali Orang yang rokok itu hitam Kosong itu. Tetapi kalau orang yang tidak rokok itu Paru-parunya itu sehat Bersih kayak dagingnya itu merah-merah Merah seperti itu Tapi kalau yang rokok itu hitam Dan itu sangat berbahaya Apalagi kalau rokok itu Rokok yang pasif, itu yang paling berbahaya Rasulullah SAW mengatakan La dororo wa la viror tidak boleh memandrotkan diri sendiri, dan tidak boleh memandrotkan orang lain. Kalau kita merokok, kita merokok ya, Bau, e, rokok asap rokok itu, ketika masih di dalam bungkus, kita hirup ke dalam, itu racun. Tetapi kalau asapnya sudah keluar, kena udara di luar, kemudian dihirup lagi sama orang, yaitu orang-orang yang merokok pasif itu, yang tidak merokok, itu berkali-kali lipat, berubah menjadi racun. Sehingga berbahaya. Sangat berbahaya sekali rokok itu merusak kesehatan kita dan yang anehnya itu di Indonesia kebanyakan yang rokok malah orang muslim kebanyakan yang rokok malah kiai-kiai muslim ustadz-ustadz -ustad, kalau kiainya dan Ustadz yang rokok apalagi jamaahnya untuk apa untuk mengkayakan orang-orang kafir Oleh itu kalau kita pelajari lebih dalam lagi kebanyakan Kristenisasi itu yang membiayai adalah pabrik-pabrik rokok. Nah, berarti kalau kita itu beli rokok, seperti kita memberikan amunisi bagi orang-orang kafir untuk membunuh kaum muslimin. Dan itu terjadi. Sehingga pemilik pabrik-pabrik rokok itu mereka bikin gereja sebanyak banyaknya. Bahkan bukan hanya gereja, bahkan mereka bikin rumah sakit untuk mengristenkan orang-orang muslim di mana-mana terjadi. Siapa mereka? Pemilik-pemilik rokok, pemilik pabrik rokok. Dan siapa yang mengkayakan mereka? Yang mengkayakan mereka orang muslim. Kita sendiri yang mengkayakan mereka. Ketika ada orang bicara masalah haramnya rokok dicacimaki. Dan itu yang terjadi. Yang bicara masalah rokok haram dicacimaki. Padahal orang yang rokok itu mengkayakan orang-orang kafir. Hampir semua pemilik rokok di Indonesia itu mereka orang-orang kafir bukan orang, orang muslim. Tetapi siapa konsumennya? Konsumennya mayoritas orang-orang muslim. Dan itu yang terjadi, kita bagaimana kita mau menjayakan ekonomi Islam, kita akan menjayakan Islam, ekonomi Islam, Islam itu akan jaya ketika ekonomi kita jaya. Jangan sampai ekonomi kita dijajah sama orang-orang kafir. Padahal rokok saja kita gak bisa meninggalkan. Maka ini omong kosong, kalau seandainya kita ingin menjayakan menjayakan Islam di Indonesia. Kita dulu sering dengar, kita boikot produk Pepsi, produk ini, ini, rokok saja gak bisa kita tinggalkan. Padahal rokok itu paling penting, bukan hanya sebuah kenikmatan saja tapi merasuk, merusak kesehatan. Ya sampai di sini wa akhru da